Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran taiban wa barakan fi Kama yuhibdu rabbuna wa rada Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi Bi ihsanin ila yawmi dinama ba'd Hadirin sekalian Bapak-bapak dan ibu-ibu Di Masjid Al-Barka Serta Pendengar Radio Roja serta Pemirsa Roja TV dimanapun anda berada Marilah kita membuka majelis kita pada malam hari ini Dengan menyegarkan puji dan syukur kita kepada Allah Atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita Dan di antara nikmat itu adalah kesempatan untuk beribadah kesempatan untuk bertakarruh pada malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu agama sebuah ibadah yang akan membuat kita menjadi salah satu hamba-hamba Allah yang terbaik Nabi kita Alaihi Wasallam bersabda khairukum man ta'allama al-Quran da'allama sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya Sebaik baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari cara membaca Al-Quran dan yang mengajarkannya Ibadah yang dituntunkan Al-Quran dan yang mengajarkannya Sebaik baik kalian adalah orang yang mempelajari akhlak Yang terkandung di dalam Al-Quran dan yang mengajarkannya Oleh karena itu tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan Kecuali puji kita dan syukur kita kepada Allah Karena pada malam hari ini Kita diberikan kesempatan untuk mempelajari Salah satu akhlak yang dijelaskan Dan diusung di dalam Al-Quranul Karim Selanjutnya salawat dan salam Tidak lupa kita hanturkan kepada kudwah kita Uswah hasanah kita Rasulullah Wasallam.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 penuturan dan testimoni dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Beliau menjelaskan kepada kita Bahawa salah satu tugas utama beliau adalah mencampurkan akhlak yang mulia dan salah satu akhlak Al-Qur'an, akhlak nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah menjaga kehormatan saudara kita pada saat ia tidak ada, menolak Menggibahi saudara kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala, ketika kita sedang duduk dengan teman kita, dengan rekan kita, lalu ada salah seorang di antara mereka yang ingin menggunjing saudara kita, teman kita yang lain, yang pada saat itu tidak ada di majelis tersebut. Yang pada saat itu ia sedang mengerjakan keperluannya Ia tidak hadir di tengah-tengah kita Maka yang harus kita lakukan adalah membela kehormatannya Dengan mencegah teman-teman duduk kita tersebut untuk membicarakan aibnya Mencegah mereka menggunjing dirinya Atau kita membelokkan ke topik pembicaraan yang lain ini adalah salah satu bentuk loyalitas kita kepada saudara kita. Bentuk kejujuran kita kepada saudara kita. Bentuk ukhuwah Islamiyah kita dengan saudara kita. Dan hal ini disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Beliau mengatakan man dabba an lahmi akhi bil ghaibah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya ketika dia tidak ada. Setika dia tidak ada, karena hakkan Allahi an yuatiqahu minan nar. Maka Allah pastikan, Allah bebaskan dia dari siksa api neraka. Allah. ala Allah, Allah wajibkan diri Allah untuk membebaskan orang tersebut dari siksa api neraka adalah akhlak yang mulia, akhlak yang dilupakan oleh banyak di antara kita. Semua kita, termasuk yang berbicara, terkadang suka sungkan untuk mencegah gibah yang terjadi di hadapan kita. Terkadang suka nggak enak dengan orang tersebut. Terkadang kita merasa khawatir dianggap sok suci ketika kita mengingatkan tentang bahaya gibah tersebut padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan mendabban lahmi akhihi bil ghaiba barang siapa membela kehormatan saudaranya ketika dia tidak ada kana haqqan Allah an yu'tiqahu minan nar maka Allah pastikan Allah akan bebaskan dia dari siksa api neraka Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu jangan Membiarkan Sebuah gibah Memasuki telinga kita Mengisi pendengaran kita Tugas kita pada saat itu Adalah membela kehormatan saudara kita Karena sekali lagi ini bentuk kejujuran uhuwa islamiah kita Persaudaraan kita Loyalitas persaudaraan kita Akan diuji oleh Allah ketika Saudara kita itu tidak ada Adapun ketika saudara kita ada Lalu kita baiki dia Kita sambut dia dengan kesantunan Kita bicara dengan dia Dengan kelembutan Itu belum menjadi bukti Yang otentik Karena masih sulit dibedakan Antara orang yang benar-benar baik Dengan orang yang penjilat dengan orang yang benar-benar tulus Dengan orang yang memiliki prinsip asal Bapak senang Kejujuran itu baru terbukti ketika dia tidak ada Lalu aibnya diungkap oleh orang Kehormatannya dijatuhkan oleh orang Bisakah kita membela dia? Bisakah kita menjaga kehormatannya? Pada saat dia tidak ada pada saat dia tidak bisa mengucapkan rasa terima kasihnya. Pada saat dia tidak bisa langsung memuji kita. Namun kita tetap bela dia. Maka itu bukti kejujuran kita dalam bersahabat dan bersaudara dengan dirinya. Oleh karena itu tidak heran. Ketika kejujuran itu berhasil kita buktikan. Karena haqqan Allahi an yu'tiqahu minan nar. Maka Allah pastikan... Allah bebaskan dia dari siksa api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berbicara tentang akhlak ini, ada sebuah kata yang harus kita pahami dan harus kita resapi, itu kata gibah. Apa yang dimaksud dengan gibah? kalau hadirin sekalian ditanya tentang gibah kira-kira jawaban kita apa siapa yang tahu apa itu gibah ha gibah itu apa sih ha kenapa masya Allah iya membicarakan kejelekan orang lain ketika dia tidak tidak ada kalau itu fakta Pak, ghibah atau bukan? Ustaz memang hobi saya membicarakan kejelekan orang lain. Tapi yang saya sampaikan fakta loh Ustaz. Ini bukti-buktinya subhanallah. Ini rekamannya Kira-kira itu ghibah atau bukan? Ghibah juga. Mari kita dengar jawabannya dalam dari penuturan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis rat imam Muslim, Nabi saw pernah bertanya kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan Atadru nama ghiba, wahai para sahabatku, tahukah kalian apa itu ghiba? Mereka secara spontan menyatakan Allah wa Rasuluhu aqlam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu daripada kita. Mereka no comment hadirin Mereka tidak berkomentar Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu Fakam Maka Nabi SAW menjelaskan Karena pertanyaan beliau di atas Itu untuk menarik perhatian para sahabatnya Untuk merangsang rasa penasaran di benak para sahabatnya Taukah kalian apa itu gibah? Ketika tujuannya sudah terpenuhi, Nabi menjelaskan apa itu gibah. Kata Nabi kita salallahu alaihi wa sallam, Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan saudaramu, Yang apabila dia mengetahui dan mendengarnya, Dia tidak suka dengan pembicaraanmu tersebut. Ada salah di antara pendengar, Yang ada di majlis tersebut penasaran, dan melemparkan sebuah pertanyaan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan, Afarohaita inka nafi ahima akul. Wahai Rasulullah, bagaimana yang apabila yang aku ceritakan ini fakta? Bagaimana menurut engkau apabila yang aku sampaikan ini sebuah kenyataan? Dia memang demikian. Dia memang seperti itu. Kita sampaikan bahwa Saudara kita tadi malam Habis memukul istrinya Itu benar loh Itu fakta Kalau gak percaya, liat Pipi istrinya pasti memar-memar Itu fakta yang saya sampaikan Apakah itu termasuk gibah? Apa kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Inka nafihi matakul Fakodiktabtah jika apa yang engkau sampaikan adalah sebuah fakta benar-benar dialami oleh orang tersebut maka anda baru saja menggibahnya. Wa in lam yakun fihi faqat bahatha dan apabila apa yang anda sampaikan tidak terdapat dalam dirinya dia tidak memiliki kekurangan tersebut maka engkau baru saja memfitnah dirinya. Jadi dari sini mata kita terbuka hadirin sekalian Bahwa yang dimaksud dengan kibah itu kalau fakta Kalau benar-benar kejadian Kalau benar-benar sebuah kenyataan Adapun jika itu sebuah hal Yang merupakan kamuflase belaka Tidak dimiliki oleh saudara kita tersebut maka kita baru saja melakukan sebuah fitnah dan dosa fitnah lebih kejam daripada gibah itulah dosa yang bernama gibah hadirin yang dirahmati oleh Allah sebenarnya kalau kita mau jujur mayoritas masyarakat kita sudah paham tentang dosa ini sudah mengetahui bahwa Membicarakan aib orang Walaupun itu kenyataan dan fakta Tidak diperbolehkan Namun Ternyata sangat sulit Meninggalkan budaya yang satu ini Sangat sulit meninggalkan Kebiasaan yang satu ini Karena memang membicarakan aib orang Adalah sebuah aktivitas yang sangat menarik yang sangat seru yang sangat menantang dalam tanda kutip bahkan saya pernah membaca sebuah survei bukan di Indonesia tapi di sebuah negara lain itu ada sebuah komunitas rata-rata menggibah 5 jam per hari Allah 5 jam per hari kita mulai 5 jam gak per hari Ternyata ada orang di belahan dunia ini yang gibanya tuh lima jam per hari. Dan itu tidak mengherankan. Pertama kali saya membaca fat, uh, survei ini saya agak bingung. Apa benar survei ini merupakan kenyataan atau hanya uh, hoax belakang. Tapi setelah kita renungkan bisa jadi ya. Bisa jadi. yang sederhana saja di lingkungan kita misalnya ada ibu-ibu yang ngantar anaknya ke sekolah. Biasanya mereka langsung pulang apa tidak? Tidak. Mereka absen dulu di mana biasanya? Di kantin sekolah atau di tempat tunggu. Itu kira-kira yang dibicarakan apa? Semua menyampaikan data intelijen masing-masing. Semua Wali kelasnya dibicarakan. Guru matematikanya dibicarakan. Guru IPA-nya dibicarakan. Guru IPS-nya dibicarakan. Sattam-nya dibicarakan. Kepala sekolahnya dibicarakan. Lalu orang kantinnya dibicarakan. Tukang baksonya dibicarakan. Ini somai gak enak banget. Siapa sih yang buat? Oh, ini Mas Fulan. Mas Fulan itu memang payah banget buat somai. Semuanya dibicarakan. Kira-kira... Ngumpul masalah itu 5 menit 10 menit Tidak 2 jam 3 jam 3 jam setengah Sampai anaknya pulang Setelah itu Ini baru di sekolah ya Ini belum sama tetangga nanti Di sore hari Atau ketemu pembantu Yang habis Investigasi lapangan Di RT kita tadi kamu ketemu mbak siapa, pembantu siapa, pembantu bu Fulana, bu Fulana gimana di rumah, bu oh, cerita lagi, belum curhat di telpon, bicarain orang, kalau dihitung-hitung 5 jam loh per hari, biar adil, kalau tadi ibu-ibu ya bapak-bapaknya juga, jangan salah loh, itu bapak-bapak kalau sudah bicarakan politikus, bicarakan pemerintah, itu 2 jam 3 jam, ketika mengomentari pertandingan sepak bola di, di, di, di negeri kita itu pemain sepak bolanya muslim atau kafir muslim itu kalau sudah ngomongin pemain bola kan gibah bukan jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi ini adalah penyakit masyarakat kita tanpa terkecuali apa yang menyebabkan banyak orang tetap bergibah ria walaupun dia sudah tahu gibah itu tidak boleh makanya sekali lagi saya ingin bertanya acara gibah di televisi ratingnya naik atau turun? naik gak ada ratingnya jelek semuanya bagus karena ini memang penyakit dan tantangan kita sebagai masyarakat apa yang menyebabkan apa yang menyebabkan masih banyak orang suka bergibah padahal kita tahu ghibah itu tidak boleh. Di antaranya hadirin sekalian, karena banyak di antara kita tidak tahu bahaya yang mengancam kita ketika kita bergibah. Kita tahu ini sebuah kesalahan, tapi kita tidak berpikir ini kesalahan yang fatal. Kita tahu ini sebuah dosa Tapi kita tidak paham benar Apa dosa Yang akhirnya masuk ke dalam buku Rekening dosa kita pada hari kiamat kelak. Apa dosa yang dicatatkan oleh malaikat Di dalam buku-buku kesalahan kita Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Dosa gibah bukan masalah yang sepele Dosa gibah bukan masalah yang ringan ada beberapa fakta yang harus kita renungkan Sebelum kita asik bergibah ria Apa bahaya-bahaya tersebut? Yang pertama Gibah Adalah sebuah dosa besar Menurut ijma' para ulama Jadi gibah adalah dosa besar Bukan dosa kecil ini dosa kelas berat hadirin Dan tidak ada ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini Tidak ada ulama khilaf dalam masalah ini Jadi apabila kita membicarakan orang Maka kita baru saja Menjerumuskan diri kita ke dalam sebuah dosa besar Itu yang pertama Yang kedua Gibah sama seperti memakan bangkai saudara kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat al hujurat ayat 12. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? ولا يقتبضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه dan janganlah kalian saling menggibahi satu dengan yang lain. Apakah kalian senang Memakan bangkai Saudara kalian Yang kalian benci tersebut Apakah kalian gembira Kalian bahagia memakan bangkai Saudara kalian yang sebenarnya kalian benci itu Siapa yang suka makan bangkai Jadi ketika kita menggibahi saudara kita Bukan hanya dosa besar Tapi kita memakan Bangkai saudara kita Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saya ingin memberikan sebuah analogi Apabila kita bertamu ke rumah Teman kita Pas jam makan siang Bertamu yang paling enak kan jam apa? Makan siang, benar gak? Benar apa tidak? Oh, benar ya, Masya Allah Ketika kita bertamu ke rumah seseorang di jam makan siang Lalu kita diminta untuk menikmati jamuan yang dia sudah masak yang sudah dia persiapkan, eh kebetulan nih Pak, saya sudah memasak masakan yang spesial untuk Bapak Setelah kita duduk manis di meja makannya, ternyata menu spesial pada saat itu adalah bangkai ayam panggang Pak nah, ini menu spesial, jadi bangkai ayam panggang, ini ayam Alhamdulillah sudah jadi bangkai 15 hari yang lalu Spesial saya suguhkan untuk Bapak Kira-kira kita makan gak? Huh? Kita bang makan gak? Coba yang mau makan Angkat tangan coba Kita makan tidak? Tidak Setelah melihat kita tidak bergeming Tidak merespon Dia mendesak kita terus Ayo dong Pak makan Secuil aja sesuap saja Saya akan bahagia kalau Bapak makan makanan saya ini Kira-kira kita mau makan? Tidak Ketika kita, dia melihat kita tidak makan, dia emosi. Akhirnya dia mendesak kita dengan sedikit keras, "Kira-kira kita mau makan apa tidak?" "Tidak juga." Akhirnya dia kasih ultimatum, "Makan atau berantem dengan saya?" Kita milih mana? Ah, huh? oh, berantem di sini. Hadirin, itu bangkai ayam bagaimana dengan bangkai saudara kita? Ini sederhana. Saya ingin mengatakan dari analogi di atas, kenapa kita masih menerapkan kaidah sungkanan kepada orang ketika di hadapan kita dia berkibah ria? Kenapa kita masih menerapkan kaidah ilpakewu ketika dia menggibahi saudara kita? Ketika dia menggibah, dia sama saja menyuguhkan bangkai manusia di hadapan kita Lalu kita lahap karena tidak enak Bangkai ayam saja kita tolak Dan kita lebih milih berantem daripada makan bangkai tersebut Itu bangkai ayam Bagaimana mungkin kita suka bangkai manusia? Kemana logika sederhana kita? Oleh karena itu Amr bin As Ketika melewati bangkai Bilal paduan antara keledai dan kuda lalu jadi ada bangkai bighal terkapar di jalanan lalu dilewati oleh Amr bin As dengan beberapa para sahabatnya lalu ia mengatakan kul, la yaqul la yaqul la an yaqula rajulu min hadza hatta yamla khairun lahu min an yaqula lahma rajulin muslim Seorang memakan bangkai bigol tersebut sampai kenyang, sampai memenuhi seluruh perutnya. Dia nggak bisa nambah lagi. Sangking lahapnya itu lebih baik daripada dia memakan bangkai saudaranya sesama muslim. Allah, makan bangkai keledai perpaduan kuda itu lebih baik kata para sahabat daripada anda menggibah daripada Anda gunjing saudara Anda. Ini yang harus kita renungkan hadirin sekalian. Persagi bab bukan dosa yang remeh. Bahkan ada sebuah hadis hadis Abu Hurairah secara marfu dan hadis ini walaupun terjadi khilaf para ulama dihasankan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Nabi SAW mengatakan man akala lahma akhihi fid dunya barang siapa yang memakan bangkai saudaranya di dunia artinya barang siapa yang menggibahi saudaranya di dunia quribalahu yaumal qiyamati maka pada hari kiamat nanti dia akan dihadapkan dengan bangkai manusia fayuqalu lahu kulhu mayyita makanlah bangkai tersebut kama akal tahu hayya. sebagaimana engkau memakannya di dunia fayakulu wayakulu wa yasih maka dia terpaksa memakannya lalu ekspresi wajahnya pun berubah dan dia berteriak saking enaknya makan bangkai tersebut jadi ini salah satu Tafsir surat Al-Hujurat Ayat 12 Jadi bukan hanya sekedar analogi Bukan hanya sekedar Bahasa yang mendekatkan Bukan hanya sekedar Jadi ketika Allah mengatakan Memakan Bergibah seperti memakan Bangkai saudara kita itu bukan Hanya bahasa visualisasi Bukan hanya mendekatkan makna, tetapi nanti kejadian pada hari kiamat. Orang yang menggibah Allah akan sediakan bangkai manusia dan Allah perintahkan dia untuk habiskan bangkai tersebut. Jadi barang siapa yang di dunia ini, umpamanya menggibahi 50 orang maka 50 bangkai dihadapkan di hadapan dia. Barang siapa yang menggibahi 100 orang maka pada hari kiamat dia dikasih 100 bangkai yang harus dia habiskan. Barang siapa yang menggibahi 200 orang dia dikasih 200 bangkai yang harus dia habiskan pada saat itu juga. Bagaimana dia tidak teriak? Bagaimana ekspresi wajahnya tidak muram? Makan bangkai hadirin sekalian muntah. Kita kita Makan bangkai ayam itu bisa muntah Bagaimana bangkai manusia pada hari kiamat Dan coba kita renungkan Sudah berapa orang kita kibahi selama ini Sudah berapa orang yang kita gunjing selama ini Siapkah kita berhadapan dengan bangkai-bangkai tersebut Bangkai manusia hadirin sekalian Hadirin yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala Coba kita renungkan Sebelum kita menggibahi orang Sebelum kita menggunjing orang Sanggupkah kita pada hari kiamat Allah sediakan tumpukan bangkai Yang kita harus habiskan Pada satu waktu yang sama Kalau kita tidak sanggup Dan pasti kita tidak sanggup Tapi kita akan dipaksa terus Dipaksa terus dan dipaksa Terus Berfikirlah seribu kali untuk membicarakan aib orang Berfikirlah satu juta kali untuk menggibahi orang Ingat Kalau kita bisa bersikap tegas Ketika kita disuhukan bangkai kambing Bangkai ayam Bangkai bebek Kenapa kita tidak bisa bersikap tegas ketika kita disuhukan bangkai manusia Jadi ketika Teman kita di hadapan kita membicarakan aib dan kekurangan orang itu sama saja dia membuat kita harus makan bangkai pada hari kiamat. Kita mau demikian. Coba kita berpikir. Coba kita renungkan. Sik bersikaplah tegas dalam masalah ini. Jadi terkadang kita harus menerapkan ilmu tega. Tega nolak. Kadang-kadang orang timur nih enggak tegaan. Aduh nggak enak Ustaz. Apa kata dunia tu? Apa kata dunia? Jadi udah nggak usah mikirin kata manusia deh. Mikirin kata Allah Subhanahu Wa Taala. Keba dosa yang sangat mengerikan yang akan membuat kita harus menghadapi hal yang sangat menjijikkan pada hari kiamat, yaitu memakan puluhan mungkin ratusan, mungkin ribuan bangkai manusia. Itu baru kedua hadirin. Itu baru bahaya kedua. Bahaya ketiga. Dosa ghibah setingkat dengan dosa riba yang terparah. Bahkan itulah dosa riba yang terbesar. Mari kita renungkan sebuah hadis Yang dikeluarkan Imam Pembrani Rahimahullah Kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Ar-riba Ifnani wasabauna baba Ar-riba itu ada 72 pintu Ada 72 tingkatan Ada 72 step dan tingkatan yang paling rendah dosa riba yang paling rendah seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya seorang wanita berzina dengan ayah kandungnya Allah akbar belum selesai hadis tersebut mari kita lanjutkan Wainna ar berriba dan dosa riba yang paling besar, yang paling parah kata Nabi saw. Istitalatul rajul fi irdi akhi. Seseorang merusak kehormatan saudaranya itu dosa riba yang paling parah kata Nabi saw. Dan salah satu cara merusak kehormatan saudara kita Dengan cara apa? Gibah Karena dengan kita menggibah Nama baik dia hancur di masyarakat Dengan kita gunjing dia Reputasi dia Rusak di masyarakat Harga diri dia jatuh di masyarakat Itu dosa riba yang paling parah Bukan kata saya Namun kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan yang paling ringan tadi apa? Yang paling ringan tadi apa, hadirin? Zina dengan ibu sendiri. Naudzubillahumma naudzubillah. Kembali kita berikan contoh sederhana saja agar kita berfikir, hadirin sekalian. Apabila kita berhadapan dengan seseorang yang mengancam nyawa kita. Dia katakan, Saya perintahkan Anda tidur dengan ibu Anda. Kalau Anda tidak mau, Anda saya bunuh. Mana yang kita pilih? Zina dengan ibu kita atau mati? Kita milih mati, jangan sekalian. Kita pilih mati. Daripada harus tidur dan berzina dengan ibu kita. Siapa yang bisa Siapa yang bisa menahan perasaannya jika itu terjadi Tidak, itu bisa gila Ya apa tidak? Ya Itu bisa depresi tingkat tinggi Bisa gila orang ketika meneridur Ibunya dengan dipaksa seperti itu Kita lebih memilih mati Itu riba yang paling ringan Kalau demikian Kenapa kita santai-santai saja ketika orang menggibahi di hadapan kita Itu dosanya lebih besar Lebih berat daripada tidur dengan ibu kita sendiri daripada kita zina dengan ayah kita sendiri kenapa kita lebih memilih mati daripada berzina dengan ayah kita tapi kita tenang-tenang saja di majelis gibah tenang-tenang saja ketika seseorang membicarakan saudara kita tidak ada komentar tidak ada usaha pembelaan tidak ada usaha dan ekspresi ketidaksenangan asik menikmati kalau perlu kita pancing dia kita rangsang dia untuk cerita terlebih panjang lebar ternyata Bu Fulana begitu ya Saya baru tahu. terus-terus gimana lagi terus, terus-terus kan begitu oh ternyata Pak Fulan itu kasar sama istrinya ya, aduh gak nyangka kalau sama anaknya gimana, oh terus kan dirangsang terus, dipancing bercerita semuanya ya Allah itu lebih parah daripada zina dengan ibu sendiri ini yang harus kita renungkan hadirin sekalian bukan dosa biasa bahkan bukan dosa besar biasa ini dosa besar yang sangat parah kalau ada orang yang sudah ngaji, sudah mempelajari Al-Quran dan Sunnah, sudah mulai istiqamah, namun masih asik makan riba, kira-kira aib apa tidak? aib itu jatuh kedudukannya, tapi kok banyak orang biasa-biasa saja di majlis kibah padahal sudah ngaji, padahal sudah datang ke majlis ta'lim padahal sudah menuntut ilmu agama, padahal sudah mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi santai saja menggibahi orang, santai saja mengunjing orang. Bahkan terkadang yang digibahi adalah saudaranya sendiri, teman pengajarnya, terkadang yang digibahi ustaznya, terkadang yang digibahi adalah koordinator dakwahnya. Terkadang yang digibahi adalah orang yang sudah berusaha berjuang di dalam dakwah ini. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dosa riba terbesar Jadi jangan kita remehkan Kalau ada di antara kita bisa tidak tidur Dua hari dua malam karena memakan Sepuluh ribu uang riba Tapi kenapa dia bisa tidur pulas habis menggibahi saudaranya Bagaimana mungkin dia bisa tidur pulas setelah menggunjing dan menjelaskan Dan mengungkapkan aib saudaranya aitu fa tabiru ya ulil ambillah pelajaran dan renungkanlah wahai orang-orang yang memiliki akal sehat aku luqihada wa astaghfirullah li wa lakum wabarakatuh e, ada pertanyaan ustaz apa hukumnya jika yang kita gibahi adalah orang kafir mohon penjelasannya ustaz jazakallahu jazak Jazakallah khairan eh, Ada juga pertanyaan yang serupa Bagaimana jika yang kita bicarakan adalah orang non muslim Ya terima kasih jazakallah khair kepada eh, Penanya atas pertanyaannya Ya Kira-kira termasuk kibah atau tidak hadirin Yang kita bicarakan adalah orang non muslim Termasuk kibah Tiba atau tidak? Apa sabda Nabi Sosul di atas? Zikrulka akhalka, Bima orang kamu bicarakan saudaramu. Saudara di sini apa? Saudara kandung? Bukan. Saudara seakida, saudara seiman, saudara seislam, saudara semuslim. Oleh karena itu, ketika hal ini ditanyakan kepada Al Imam Abdul Aziz bin Basrahimahul Rahimahullah Maka beliau mengatakan tidak termasuk gibah. Oh berarti boleh Ustaz ya? Oh, tunggu dulu, sabar dulu. Kayaknya semangat sekali ingin menggibah ini. <laughs> ya, ketika kita katakan bukan termasuk gibah, bukan berarti serta merta kita langsung bicarakan aib dari orang-orang non Muslim. Kenapa demikian? Karena ada hadis lain. Kita tahu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mankana billahi wal akhir Taliyakul khairan awli yasmud Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah ia berkata yang baik atau dia Diam Membicarakan aib orang Walaupun dia orang-orang muslim Ucapan yang baik atau tidak baik Tidak baik Maka lebih baik kita diam Jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir bagi tidak tidak meningkatkan iman dan taqwa kita kecuali kalau ada hajat khusus ya yang akan kita bahas nanti insyaallah. Kapan kita diperbolehkan untuk ghibah? Ada beberapa kondisi pengecualian di mana kita diperbolehkan untuk menggibah. Nanti kita akan pelajari namun hukum asalnya sebaiknya kita tinggalkan jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Curhat masalah keluarga kepada teman yang saya yakin bisa aman Apakah saya termasuk menggibah keluarganya? Mohon jelaskan batasannya. Ya terima kasih dan jawab kepada uh, penanya. Secara detail kita akan pelajari pada waktunya. Tetapi kesimpulannya saja jika curhat jika curhatan tersebut kita sampaikan untuk mencari solusi maka insya Allah bukan ghibah tapi kalau hanya kita sekedar cerita hanya sekedar berbagi saja maka ini termasuk gibah innamal a'malu bin niat wa innamalikul imri'in manawa sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya kalau niat kita mencari solusi mencari masukan, mencari nasihat dan jalan keluar maka insya Allah tidak ada masalah sama sekali dan seperlunya saja kalau cukup hanya bicara dengan satu orang satu orang Jangan dua orang, tiga orang, empat orang dan seterusnya uh, Bismillah Ustaz Bagaimana cara bertobat dari dosa gibah Akan kita bahas pada waktunya Bagaimana cara atau metode melarang teman kita yang sudah bergibah eh, Yang sedang bergibah ya Yang sedang bergibah dan sudah bergibah nih. Kalau dari hurufnya sih sudah Tapi kalau sudah ya gimana melarangnya lagi Orang sudah terjadi artinya minta dia bertobat kalau sudah terjadi tapi kalau sedang terjadi maka kita cegah, artinya bagaimana cara tegahnya eh, mencegahnya maka sifatnya kondisional artinya sesuai dengan karakter dia kondisi kita bagaimana kedudukan kita dan bagaimana posisi dia lalu gunakan bahasa yang terbaik untuk dia pada saat itu jadi kalau ditanya bagaimana maka sifatnya kondisional. Artinya apa? Artinya ingkarilah dengan hikmah dan hikmah adalah wad'u sya'i fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. terkadang kita butuh tegas, tapi terkadang kita hanya dengan dengan sedikit saja atau dengan lembut saja atau mungkin kita bisa belokkan pembicaraannya. Jadi kita alihkan secara halus. Atau terkadang kita bisa dengan tegas bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini ghibah. Ini tidak boleh. Ingatkah kita terhadap Hadis Nabi SAW? Bahwa ingatkan dalam Surah Al-Hujurat ayat 12. Lalu ingatkan bahawa dosa gibah dosa yang sangat besar dan bahaya bahaya yang lain. Intinya tergantung kondisi pada saat itu. Walaupun Al-Misal. Bagaimana jika lawan bicara kita tidak kenal dengan orang yang sedang kita bicarakan jazan khairan? Iya terima kasih. Kalau identitasnya dirahasiakan atau dia tidak tahu sama sekali. Uh, jadi kalau dia tidak tahu Karena identitasnya kita rahasiakan Maka tidak ada masalah sama sekali dengan dalil Hadis Bukhari ketika Aisyah Menceritakan ada Para istri yang sedang Menggibahi suaminya Jadi Aisyah atau membicarakan suaminya Ada yang menggibah ada yang membicarakan secara positif Dan uh, Kita tahu ketika Aisyah menceritakan hal ini Aisyah pun juga sedang bergibah Tapi tidak ada masalah karena apa Karena tidak ada yang tahu siapa identitas dari para istri tersebut. Jadi kalau tidak tahu karena dirahasiakan atau tidak akan tahu maka tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya hari ini dia tidak tahu tapi besok bisa tahu. Oh ternyata orang ini yang dibicarakan kemarin ya. Makanya itu juga gibah. Assalamualaikum, Assalamualaikumussalam. Pertanyaan anak adakah gimana diperbolehkan semisal membicarakan tentang kesesatan seseorang. Tentang bahaya orang yang mendakwahkan kebidahan? tolong penjelasan dalam masalah ini. Ya terima kasih jazakallah khair. Kita akan bahas pada waktunya karena ini baru pertemuan pertama kita tentang ghibah. Kita baru menekankan betapa bahayanya dosa besar yang satu ini. Insyaallah kita akan bahas tentang hal hal di mana ghibah itu diperbolehkan dan salah satunya tentang apa yang ditanya oleh penanya, tapi ada rambu, ada kaidah, ada ee uh, rumus-rumus atau kategori yang harus kita pahami bersama-sama. Walaupunlah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tentang hadis harus hormat pada yang tua dan sayang pada yang muda. Ya leisami naman lamiyakir kabi rona wayarham sogir rona. Bukan bagian dari umatku. Atau golongan dari, eh, bukanlah termasuk dari golongan ke orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda Itu sampai sejauh mana implementasinya Apakah beradab sahih kalau seorang merahasiakan atau tidak memberitahu kakak dan adiknya Waktu menikahkan anak perempuannya apakah tidak disyariatkan untuk memberitahu saudara-saudara kandungnya Sekarang sudah 3 tahun umur anaknya eh, cucunya Lalu mau mengundang saudara-saudara sekandung untuk memproklamirkan kejadian tersebut. Bahasanya bahasa memproklamirkan, bahasa pejuang 45 nih ya, bahasa para pahlawan. E, dibenarkanlah eh, apa sih? Dibenarkankah dalam syari'jazah lahwa ya? Terima kasih jazalah khairan Memang ini sebuah tindakan yang kurang tepat Karena Nabi Mata'a'linun nikah Umumkanlah pernikahan Jadi pernikahan hendaknya diumumkan Namun ini sudah terjadi Dan apabila rukun-rukun pernikahan itu sah Atau ter rukun dan syaratnya terpenuhi Maka pernikahan itu sah Walaupun memang sebuah hal yang mengecewakan Ketika kita sebagai Saudara kandungnya atau saudari kandungnya tidak ia beritahu ketika keponakan kita sendiri itu menikah, namun sekali lagi eh, kejadiannya sudah berlangsung bahkan lebih dari 3 tahun, usia anaknya saja sudah 3, 3 tahun maka eh, sebagai seorang muslim yang bijak kita dituntut untuk memberikan uzur kepada dia, mungkin dia gak enak atau mungkin ada sesuatu yang membuat dia malu atau mungkin dia tidak tahu ilmunya Kasih udur kepada saudara kita tersebut Ingatkah Perkataan para ulama kita Al-Mu'min maadir. seorang mu'min adalah orang yang gemar Memberikan udur U Udur itu apa sih? Hah? Memberikan alasan sehingga kita memaklumi Perbuatan dia Oh, Ya mungkin begitulah gitu ya. Mungkin dia tidak tahu Mungkin ada sesuatu yang dia anggap aib Sehingga dia Eee uh, apa namanya, malu untuk menyampaikan kepada keluarga, walaupun kalau disampaikan kita bisa menerima, tapi orang kan berbeda jadi memberikan udhur karena seorang mu'min adalah orang yang gemar memberikan udhur yang kedua, memaafkan kesalahan saudara kita tersebut setiap kita punya salah, setiap kita melakukan setiap kita pasti pernah melakukan hal yang bodoh, anggaplah ini sebuah hal yang keliru, yang tidak tepat, tetapi siapa yang menjamin dirinya tidak terjatuh ke dalam Hal-hal seperti itu di kemudian hari Apabila kita memaafkan Maka insya Allah pada saat kita melakukan kesalahan tersebut Kita akan Dimaafkan oleh orang Al-jazah menjinsil amal Balasan itu tergantung jenis perbuatan Kita maafkan maka kesalahan kita akan dimaafkan oleh orang lain Dan yang berikutnya Sekali lagi Yang menikah itu Keponakan kita Dan anaknya pun juga cucu kita secara artinya uh, apa uh, bisa dihukumi dengan cucu dalam beberapa sisi sebagaimana ada sabda Nabi al khalatu bi mansilatil um tante itu seperti ibu kata Nabi sallallahu alaihi bibi itu seperti ibu jadi yang melahirkan adalah keponakan kita lalu yang lahir adalah cucu kita mahram kita Uh, hendaknya ini yang menjadi pelipur Lara kita ketika kita kecewa Ketika kita Kecewa Ustadz tapi kan nasi sudah jadi bubur Kan gitu ya Ya tergantung sikap kita Yang namanya bubur kalau dikasih cakwe Dikasih ayam, dikasih saus sambal kerupuk tuh enak juga loh dan bisa lebih mahal Daripada nasi Seporsi -sepor bubur ayam berapa? 15 ribu di Jakarta Atau 20 ribu di tempat-tempat yang terkenal Jadi hendaklah kita tetap berfikir positif kita memaafkan kesalahan orang lalu kita buka lembaran baru dan semoga ini sebagai momentum perubahannya dia mau membuka diri maka responlah bersyukurlah kepada Allah ketika ada perubahan dari diri dia La la jika kita bersyukur Allah akan tambah sekali lagi ini adalah sebuah kemajuan yang awalnya menyembunyikan lalu ingin dia Bukan, maka harus kita apresiasi Harus kita uh, Support sebagai tanda syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya terima kasih khairan. Ustaz nonton TV berita yang menjelaskan Penguasa Menjelekan penguasa ghibah, bukan Iya terima kasih, tergantung penguasa itu Muslim apa tidak Al Nabi memberikan hukum umum Zikru ka'ahka bima yakrah Engkau membicarakan Saudaramu yang apabila dia mendengarnya dia tidak suka. Jadi kalau dia muslim maka jatuh ke dalam ghibah, jatuh di dalam ghibah. Dan apa apabila bagaimana kalau kita menontonnya? Tergantung tujuan kita apa? Kalau hanya sekedar nonton, melihat maka kita baru saja menikmati sebuah ghibah. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih atas atensi dan perhatian jemaah sekalian dan pendengar serta pemirsa radio dan TV roja. Dan mohon maaf walaupun ada kekurangan dan kesalahan. Dan saya ingatkan sekali lagi kalau ada hal yang keliru yang meluncur dari lisan saya. Maka buanglah kesalahan tersebut dan ambilah sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Dan semoga kajian malam hari ini dapat mengingatkan kita dan menjaga lisan kita dari melakukan dan mengucapkan gibah khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan, ini saja bisa disampaikan, semoga bermanfaat, kita tutup dengan doa kakak, faratul majlis, subhanakullahi wabarakatuh, dikasih dola ilahi da'antastagfirullah wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.